Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tamayyuhibu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Iyya ayuhal ladina amanu taqullaha haqutuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun I'lam arhimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Washarul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin Pinnar Ma'asyirul muslimin Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Dan seluruh para pendengar Radio Yang tadi sudah disebutkan Nama-namanya Dan mungkin saya tidak bisa menyebutkan Seluruh nama para pendengar radio Di seluruh Penjuru Tanah Air Yang mengikuti kajian Di pagi yang berbahagia ini Judul yang dibawakan pada kesempatan Pagi hari ini Judulnya adalah Berbeda Tidak mesti Berpecah belah Jamaah yang dirahmati Allah SWT Judul ini Tentunya perlu Penjelasan Agar Tidak salah mengartikan Dan tidak salah mempraktekannya Jamaah yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita menjelaskan dari sekilas judul tadi Dengan waktu yang kita miliki Hanya dalam bentuk nasehat bahawa kita memahami di dalam ajaran Islam dalam Dinul Islam dan merupakan akidah ahli sunnah dan manhaj ahli sunnah kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk bersatu dan melarang umat Islam untuk berpecah-pecah melarang umat Islam untuk terjadi iftirak, tafarruq, perpecahan. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Ushulussittah belum menyebutkan bahwa perintah yang paling banyak setelah perintah bertauhid adalah perintah untuk ijtima perintah untuk kita bersatu dan larangan yang terbanyak atau larangan yang paling banyak yang ada dalam Quran setelah larangan kepada syirik Setelah larangan terhadap syirik adalah larangan untuk tafaruk. Bahkan tadi dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan di antara pokok yang enam yang merupakan usulusita. dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Salah satu contoh Allah berfirman dalam surah Ali Imran waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafaruqu Ta'ala wala taqunu qalladhin wa ikhtalafu Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini seperti waati'ullaaha wa rasuulahu wala tanaza'u fatabsyaru wa tadhhabar hukum Dan nas-nas yang lainnya yang kita tidak asing lagi terhadap ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan dilarang kita untuk bercerai-beraih. Dan kalau kita melihat. Nas-nas yang berkaitan dengan. Perintah istimah. Dan larangan tafarruq. Ayatnya pun. Nasnya pun. Dari berbagai sisi. Nasnya. Sebagai. kita melihat Al-Quran. Nas yang pertama berupa perintah dan berupa larangan secara zahir. Seperti Allah berfirman Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ah. Ini berupa perintah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Alaikum bil jamaah Alaikum bil jamaah Au qala sallallahu alaihi wasallam talzam jama'atul muslimina wa imamahum Ini adalah dalam bentuk perintah nas yang jelas Wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'ah. Walaupun memiliki banyak makna tetapi salah satu maknanya dengan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jama'ah." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada jama'ah. Dalam hadis Hudaipah Talzam jama'at al-muslimina wa imamahum Komitmenlah ikutilah jama'at ah kaum muslimin dan imam mereka Demikian juga Tentang larangan iftirak Ada larangan yang langsung Allah berpiman Wa la Wala taqunu kallazina Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal Allah berfirman wala <coughs> dan janganlah kalian bercerai berai wala taqunu dan janganlah kalian <coughs> seperti orang-orang yang bercerai Bereng. dan ayatnya sangat banyak ini contoh kemudian hadis Nabi Muhammad Salah. kemudian sekedar contoh yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan berjamaah Dan berjamaah adalah senikmat nikmat ataupun nikmat yang sangat besar. Yang menyebutkan pahalanya, menyebutkan keutamaannya. Allah berfirman dalam surat Al Imran masih yang tadi wadkuru nikmatallahi. Allah subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita kepada nikmat yang sangat agung. Itu salah satunya adalah nikmat ijtima'. Nikmat itilaf. Nikmat persatuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran yang tadi. Memperingatkan kepada kita tentang nikmat ini. Bahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkannya secara khusus. Wadkuruni nikmatallahi Jadi Allah Subhanahu mengingatkan tentang nikmat ukhuwah, nikmat istimah nikmat nikmat iktila' nikmat persaudaraan, nikmat persatuan, nikmat jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang salah satu bahaya perpecahan. Allah taala berfirman Wati Allah wa Rasuluh walatana zaun, fatab shalu watadh habarihukum. Allah menjelaskan dan janganlah kalian bercerai berai, bantah membantah, terjadi pertikaian, maka akan menyebabkan hilangnya kekuatan kalian. Akan terjadi fitnah, dan ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Rasulullah SAW di dalam hadis. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh di dalam ayat al-Quran. Tentang persatuan dan apa akhir yang didapatkan oleh mereka yang bersatu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Al-Quran menjelaskan tentang contoh manusia yang ikhtirak Manusia yang ikhtilaf Berpecah, berpecah belah Lalu ujungnya Lalu ujungnya apa yang mendapatkan oleh mereka. Di mana kita mengetahui. Para sahabat. Diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Kemuliaan, kejayaan, kemenangan. Dalam berbagai bentuk peperangan. Hal itu disebabkan mereka komitmen kepada jamaah. Berada dalam persatuan, persaudaraan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan. Dari orang-orang kafir. Yahudi ataupun nasrani Dan orang-orang yang mengikuti mereka. <tuh> Seperti orang-orang munafik. Apa akhir yang terjadi di kalangan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ini. Sehingga ada ungkapan para ulama yang tadi bahawa perintah yang paling banyak setelah perintah Tauhid adalah perintah untuk istimewa. Dan larangan yang terbanyak setelah larangan kepada kesyirikan, larangan terhadap kesyirikan, larangan terhadap syirik adalah larangan untuk berpecah belah. Larangan untuk iftirak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa iftiraq istima maka kita akan definisikan dulu istimewa yang dimaksud Di dalam Al-Qur'an dan hadis yang di situ setiap manusia akan mendapatkan pujian berada di atas pujian Dan apa yang dimaksud dengan iftirak. yang di situ pelakunya mendapatkan kehinaan celaan bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah istima ay al istimau ala din yakni al islam wal istimau ala sunnah Al-istima'u alal-haq Yang dimaksud istima'u Yang pelakunya akan mendapatkan pujian adalah Istima'u Bersatu di atas Islam Bersatu di atas Dinul Islam <tuh> Istima'u ala sunnah Istima di atas sunnah, istima di atas kebenaran, dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam banyak ayatnya, seperti untuk mengingatkan dalam ayat yang tadi, wa atas simu bihablillahi jamia. Berpegang teguhlah kalian bi Abdullah tani Allah. Dan para ulama telah menafsirkan hablullah dengan beberapa tafsir. Salah satu tafsir dari hablullah wal Islam, dia adalah Islam. Qala ba'dul mufassirin hablullah qal Imamul Bukhari al-kitab wasunnah. Yang dimaksud dengan hablullah Al-Qur'an dan Sunnah Sebagian para ulama ada yang mengatakan dia adalah Sunnah Dan tidak bertentangan ini tafsir semua, ini yang dinamakan dengan tafsir tanawu ikhtilaf tanawu. Kaum muslimin, para jamaah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud adalah Istima di atas Islam. Istima di atas Quran. Istima di atas Sunnah Dan Nabi S.A.W alaihi wasallam menjelaskan, "Sataftariku ummati ila salasatin wasab'ina firqatan kullu habin nar ila wahidah." Qal wa ma al wahidah ya Rasulullah? Qala hiya al jamaah. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis Ummah, Umatku akan bercabelah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Fakola hiyal jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Maka yang dimaksud dengan jamaah adalah al-haq. Salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan jamaah adalah Ahlul haq Yang membawa kebenaran Yang dimaksud dengan jama'ah adalah sunnah Maka inilah yang dimaksud istimah Itu bersatu di atas islam Bersatu di atas sunnah Bersatu di atas kebenaran Dan bersatu di atas seorang imam muslim Sebab para ulama telah menjelaskan seperti di hadis Hudzaifah jamaat al muslimina wa imamahum Komitmenlah kepada jamaah muslim dan imam mereka Maka dengan itu Imam Ash-Shatibi, Imam al qurtubi menjelaskan salah satu makna jamaah adalah Amirul Mukminin atau Khalifah, yaitu Idahs Tama Al-Muslimuna Ala Amirin, yang dimaksud dengan jamaah apabila kaum Muslimin sepakat terhadap seorang Amir yang dibayiahnya. Maka di sini dimaksudkan bahwa kita berjamaah itu berjamaah dalam satu amir mentaatinya, mendengarnya dalam bukan maksiat kepada Allah taala. Maka ini adalah istimah yang mamduh. Jadi persatuan yang diperintahkan oleh Allah taala. Adapun yang kedua, Iftirok, yaitu perpecahan atau berpecah belah atau dalam makna ini meninggalkan, memisahkan diri. Maka tentunya memiliki mana kebalikan dari yang tadi, yaitu al-iftirok anilhak, al al-iftirok din. Al-iftiroq anil-islam, al-iftiroq anil-sunnah, al-iftiroq an jamaatil muslimin. Maka iftiroq yang tercela, yang disebutkan di dalam Quran ataupun hadis, memiliki makna iftiroq. Dalam arti dia menyelisihi berpaling memisahkan diri dari dinul islam. Patahaiyah Nabi Din bigori Dinil Islam, maka dia beragama dengan agama yang bukan Islam. Al anis Sunnah, itu orang yang Iftirok dari Sunnah berpaling dari Sunnah. Patahaiyah Nabi Madhabin halikatin, kama dahbisiyah al Khawarid. Wal Murji'ah wa Amsalihah. Seperti orang yang menempuh satu pemikiran satu madhab, madhab yang menyelesihi ahlus Sunnah, yang menyelesihi Sunnah seperti madhab Syiah, madhab Khawarij, madhab Murji'ah dan yang lainnya. Al Alifirab an Jamaatil Muslimin. Atau dia iftiruk dari jamaah muslimin Al-khuruj Anto'atil amir Seperti keluar Dari ketaatan dari pemimpin yang Hak Pemimpin yang Dia memiliki kekuatan Teritorial Mengangkat pemimpin yang lainnya Atau dia mengingkarinya Padahal dia Masih muslim Maka ini adalah iftiruk yang Madmum maka dengan itu juga ada istimah yang madmum kapan istimah itu madmum ada bersatu tapi juga tercelah karena tidak selamanya bersatu adalah tercelah tidak selamanya bersatu adalah terpuji maaf suatu ketika bersatu adalah tercelah bagaimana Al istima alal batil, al istima ala goeridiinil Islam, al istima ala bidah, al istima alal maksiyah. Seperti orang yang bersatu, bukan di atas dinul Islam, yang menyatukan dia bukan di nur Islam, bersatu di atas bidah. Bersatu di atas maksiat. Bersatu di atas kebatilan. Maka walaupun mereka bersatu. Maka mereka terselah. Bagaimana? Orang-orang kafir setongkol. Dalam kafirannya. Memingkinkan juga iftirak. Ada yang memduh. Iftirak ada yang memduh. berpecah Memisahkan diri Berpaling Dari satu perkumpulan Dari satu jamaah Terkadang memduh Itu apa? Al-iftiroq anil batil Al-iftiroq an dinil islam Al-iftiroq anil bid'ah Al-iftiroq anil maksiyah Yaitu orang Ibtiroq dari kebatilan Iftirak bukan dari dinul islam yang dari agama islam Iftirak dari bid'ah Iftirak dari maksiat Maka diwajibkan Bahkan diperintahkan Maka dikala nabiya s.a.w Lama kala hudaifah In lam takun jama'ah wala imam Famada ta'murun iya rasulullah Kala fa'tazil Tilkal firakukullaha Walau anta abba asli syajarah Watamutu wa anta ala dhalik Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan Ketika Hudhaibah bertanya Bagaimana Kalau tidak ada Jamaah dan tidak ada imam Inamakan Satu ketika akan menjadi kaum gurubah Maka Rasulullah SAW menjawab Tinggalkanlah firqah Firqah itu Tinggalkanlah sekte-sekte yang menyimpan Tinggalkanlah hizab-hizab tersebut Walaupun engkau sendirian Seolah-olah engkau berada di sebuah tempat yang terpencil Memegang akar-akar pohon dan engkau mati dalam seperti itu Dan engkau komitmen di atas sunnah Ibtirok dari seluruh manusia Dan engkau seperti itu Maka engkau terpuji dan Al-Quran mengkisahkan bagaimana Ashabul Kahfi Ketika mereka meninggalkan keluarganya Meninggalkan masyarakatnya Maka mereka Pergi Menyelamatkan agamanya Oleh sebab itu Di dalam hadis tentang Gurubah Nabi Yassalam Setidaknya mensifati kaum Gurubah Dengan tiga sifat Jadi hadis Gurubah Ketika Nabi sallallahu alaihi mengatakan fatu balil ghuraba, pamani al ghuraba, maka Nabi sallallahu alaihi menyebutkan sifat ghuraba di antaranya dengan tiga sifat. Sifat yang pertama beliau mengatakan qaumun salihun qalilun fi suin katsir. Man yaqsiihim aktsaru miman yutiihum. Yang pertama yang dimaksud dengan kaum ghuraba adalah orang-orang yang soleh. Yang jumlahnya sedikit. Di tengah-tengah. Manusia yang buruk. Buruk ahlaknya. Buruk akidahnya. Buruk cara ibadah. Sebagainya. Dalam hadis yang kedua Nabi SAW mengatakan. Unasun yuslihuna idapasa denas. Yang dimaksud dengan kaum gurubah itu orang yang melakukan pembaharuan. Orang yang melakukan tajdid. Orang yang melakukan islah pembaharuan. Melakukan perubahan. Merombak. Setelah terjadi keburukan di tengah-tengah manusia ini. Merombak akidah manusia yang telah menyimpang. Merombak ahlak manusia yang telah buruk merombak tata cara ibadah mereka, tata cara muamalah mereka, jual beli yang telah menyimpang dari dinul Islam. Mereka melakukan tarbiyah. Artinya memberikan pelajaran, membimbing orang dikembalikan kepada keaslian agama ini. Sedangkan yang ketiga Nabi Hasan menjelaskan ketika ditanya apa manil ghuraba qala fi riwayah alladzina Yafiru Nabi Dinihim Anilfitah. Itu orang-orang yang lari dari fitnah menyelamatkan agamanya. Maka di sini menunjukkan bahawa satu ketika orang terpuji karena iftirak. Wakon kila, artinya ya kulu musyrikin li Rasulullah Muhammad Farokhna. Dan orang-orang musyrik Kilkures pun telah menuduh Muhammad itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita dikatakan sebagai pemecah belah umat. Ayu fari kubayinah ahlil hak, wafari kubayinah ahlil batil. Di mana Nabi saw itu memisahkan antara haq dengan batil, syirik dengan tauhid, sunnah dengan bidah, maksiat dengan toat, dan dengan itu manusia terbagi. Ada yang toat, ada yang maksiatnya. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah. Iftirak dan istimah. Kodiyakunu mamduhan. Wa kodiyakunu majmuman. Dengan perincian yang tadi. Setelah kita paham ini poin selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an ikhtilaf wal ibtirak Ikhtilaf dan ibtirak yang terjadi pada manusia amrun aradahu Allah taala kaunan Walakin Lam yuridillahu syara'an Apa yang terjadi iftiraq perselisihan di antara manusia? Perselisihan di antara Bani Adam. Dan pertikaian di antara keduanya dua kelompok ya. Dan terjadinya ikhtilaf itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki secara kauni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki secara kauni. Di mana perpecahan ini mesti terjadi. Adanya kafir, adanya mukmin, adanya ahlu ta'at, adanya ahlu maksiat, adanya ahlu sunnah, adanya ahlu bid'ah. Hal ini semuanya adalah terjadi karena kehendak Allah. Dalilnya ada dalil khusus, ada dalil umum. Dalil umumnya adalah Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam muka bumi ini terjadi dengan iradah Allah. Terjadi dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perpecahan ini Pertikaian ini Tentunya Allah tidak mencintainya Allah tidak mengendakinya secara Syari' i. Karena menurut ahli sunnah Irodatullahi ta'ala tanqusmi ila Kismayni Irodah syari'ah Kauniyah Wa irodah syari'ah Karena irodah Allah ta'ala Ada dua Ada irodah kauniyah yang identik dengan apa? Masyiyah. Ada irodah syar'iyah. Yang berkaitan dengan mahabbah. Dan ridha. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mencintai perpecahan ini. Allah ta'ala tidak mencintai ikhtilaf. Allah membencinya. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengsyariatkan manusia untuk bersatu Dan menjelaskan sebab-sebab untuk bersatu Allah ta'ala melarang kita untuk bercerai beri Allah ta'ala melarang kita untuk bercabelah Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun Dan syariat ini Larang setiap wasilah untuk bercerai beri Saya berikan contoh ya untuk pendekatan pada poin ini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengsyariatkan sebab-sebab untuk wasilah bersatu. Seperti apa? Perintah untuk saling mencintai. Perintah untuk mengucapkan salam ketika ketemu. Perintah untuk bermuka ceria ketika bertemu. Perintah untuk saling membantu. Perintah untuk saling tolong-menolong. Bahkan perintah yang sangat berat dilakukan oleh setiap muslim. Al-Ithara al, al Untuk mendahulukan orang lain. Bahkan diperintahkan mencintai yang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Layu'minu ahadukum hatta yuhiba li'akhihi payuhibbuli nafsih. Tidak sempurna iman seseorang Sehingga seseorang itu mencintai Saudaranya Seperti mencintai dirinya sendiri Dan Rasulullah SAW menjelaskan Tentang wasilah untuk persaudaraan ini Wasilah untuk ikhtilab Qalan Nabi Muhammad SAW Ayu nasih khair Qalan Nabi Muhammad SAW Anfa'uhum linnas Nabi saw pernah ditanya manusia yang mana yang paling baik, manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah subhanahuwataala, Allah subhanahuwataala di dalam ayat al-Quran mengumpamakan iman seperti pohon kurma. Di mana disifati kasaja ro'tin toyibah. Bagikan pohon yang baik. Mukmin itu taib. Taibun fi kalamihi. Taibun fi harokatih. Seorang mukmin itu taib. Baik. Baik apanya? Baik tutur katanya, baik pergerakannya baik kebijakannya, baik kata-katanya, baik perbuatannya. Tidak melakukan sebuah aktivitas, baik ucapan ataupun perbuatan, kecuali memberi manfaat kepada yang lain. Karena pohon kurma itu pohon yang dikatakan Semua bagiannya bermanfaat Jadi seluruh komponen Seluruh bagian, seluruh unsur dari pohon kurma itu memberikan manfaat Maka seorang mukmin Seluruh unsurnya harus memberi manfaat Tidak ada yang memadaratkan Kedua matanya, kedua telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya Memberi manfaat kepada yang lain Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi wa sallam Telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran Dan di dalam hadis Setiap wasilah yang akan menyebabkan pertikaian Yang akan menyebabkan perselisihan, Yang akan menyebabkan iftirak Dilarang Contohnya apa? Walat <tuh> tabagodu wala tadabaru wala tanajasu wala ala bai'i akhi wala yaxtubu ala khitbati akhi khamsah wala dan janganlah kalian saling membenci wala tadab janganlah kalian saling berpaling ya kalau ketemu jangan saling berpaling hatinya bersih kemudian apa wala tanajasu dan tidak boleh Tanajus ya najash. Kalau dalam jual beli najash ini salah satunya apa? Ada bu najash. Apa bu najash itu? Biasanya dalam dunia ee, lelang, di mana seseorang menawar dengan harga yang tinggi agar datang lagi yang menawar lebih tinggi, karena dia telah melakukan persekongkolan dengan pemilik barang itu. Bill dia katakan. 150 juta. Padahal dia tidak bermaksud membeli agar yang lainnya bilang 160. Ya. Ini salah tuknajas ya dalam jual beli. Dan janganlah seseorang menjual, mem, apa membeli barang dagangan saudaranya ataupun beli saudaranya. Ya. Ini banyak contohnya seperti uh, apa? Orang beli di sana harganya berapa? Lima ribu. Oh pak. Di tempat saya empat ribu, ya ini termasuk apa? Salah satu cara yang keliru, ya. Ketika orang berjual beli, ketika orang masih hiar, dan tidak boleh menghitbah seorang wanita yang telah dihitbah oleh saudaranya dan telah memberikan jawaban. Hawat itu telah mengatakan iya, maka tidak boleh dihitbah lagi. Kalau wanitanya masih menangguhkan belum menjawab, masih boleh kita hitbahnya. Yang dimaksud telah menjawab jawabannya gitu, tidak boleh. Kenapa? Sebab lima unsur ini itulah yang menyebabkan akan terjadinya pertikaian, akan terjadinya apa? Perpecahan. Tidak boleh menypelekan, tidak boleh melaknat, tidak boleh menggibah, tidak boleh namimah. Sebab ini adalah unsur nawakidul ukuah. Ini adalah perkara-perkara yang akan menanggalkan, yang akan membatalkan, yang akan merobohkan bangunan persaudaraan. Dilarang di dalam dalil-dalil. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan bahwa manusia, orang-orang mukmin diperintahkan untuk bersatu dan diperintahkan untuk menghindari setiap perkara yang akan memecah belah kita dan kita diperintah untuk mencari wasilah yang akan memperkokoh, memperkuat persatuan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah SWT ini poin yang kedua, poin yang ketiga setelah kita tahu poin ini jamaah yang dirahmati Allah SWT ikhtilaf para ulama membagi dari sisi nanti hukum boleh atau tidak boleh dan bagaimana kita berinteraksi dengan ikhtilaf ini. Di mana para ulama mengatakan ikhtilaf ada dua. Yang pertama yang dinamakan oleh para ulama ikhtilaf suri dunal hakiki. Au qala ba'd ulama ikhtilafu tanawu. Jenis yang pertama ikhtilaf suri dunal haqiqi. Ikhtilaf yang bukan sesungguhnya. Tapi hanya dalam bentuk ikhtilaf tapi zahirnya bukan ikhtilaf. Atau para ulama mengenal dengan ikhtilaf tanawu. Seperti apakah ini ikhtilaf? Para ulama memberikan contoh Seperti ikhtilafnya Para ulama tafsir Dalam memaknai Satu makna Dalam satu ayat Ia memiliki banyak makna Lalu sebagian para ulama mengambil dari makna itu Dan meninggalkan makna yang lain ya Seperti para ulama mengatakan Ihdinas mustaqim makna as mustaqim ada yang mengatakan Islam ada yang mengatakan Sunnah, ada yang mengatakan Al-Qur'an bahkan ada yang memberikan contoh dengan orang as-siratul mustaqim Abu Bakar as-siratul mustaqim Umar maka tafsir ini bukan ikhtilaf pendapat bukan ikhtilaf yang ber Tentangan satu dengan yang lainnya, tetapi para ulama tafsir memaknai satu makna dari makna sekian yang dikandung dari ayat ini. Maka ini yang dinamakan dengan istilab suri, artinya memang ada istilah, tapi hakikatnya tidak istilah. Dan ini terjadi. Dalam memahami din ini. Sedangkan yang kedua. Adalah ikhtilap taubat. Itu ikhtilap. Yang kontradiktif. Ihtilap hakiki. Ihtilap yang nyata. Jadi ikhtilap yang. Yang nyata. Dan para ulama membagi secara umum kepada dua. <tuh> ikhtilap tabat. Itu ikhtilap sa'id. Sa wa ikhtilap wairu sa'id. Ikhtilap artinya perbedaan. Perbedaan yang nyata. Ada dua. Pertama ikhtilap wairu sa'id. Ikhtilap yang tidak boleh yang makna ayat-ayat yang tadi menuju ke sini seperti ihtilap dalam usul ihtilap dalam pokok-pokok agama seperti umpamanya, ijma tidak ada lagi nabi lalu ada seseorang mengatakan ada lagi nabi karena ini adalah ihtilap dalam usuli yang disepakati Atau istilab dalam sesuatu yang mahwa mahkum bidaururi, artinya sesuatu yang telah diakui baik oleh orang awam ataupun oleh orang yang alim seperti wajibnya solat. Lalu ada orang mengatakan solat tidak wajib, saum tidak wajib. Atau sesuatu yang telah merupakan perkara ijma ahlu sunnah yang merupakan kesepakatan ahlu sunnah. Ya Seperti umpamanya, Ijma tentang tingginya Allah di atas aras, Ijma tentang orang-orang beriman akan melihat Allah nanti yawm al-qiyamah, Ijma bahawa Allah memiliki nama dan memiliki sifat, ya, Walaupun mungkin kalau satuannya mungkin saja, Ada ikhtilat seperti ada yang menetapkan ini, yang Tidak menetapkan ini tergantung dohir atau tidak anak ayat itu. Ataupun ijma' yang merupakan itu adalah ijma' ahlu sunnah tentang sebuah manhaj. Seperti wajibnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wajibnya mendahulukan Al-Quran dari akal. Maka barang siapa yang menyelesihi ini, ia menyelesihi manhaj ini jelas. Dia adalah menyimpang. sesat, menyimpang. Ini adalah poin yang pertama. poin yang kedua adalah ikhtilaf sa'iq. Ikhtilaf sa'iq ini apa? Ikhtilaf <tuh> dalam masalah furu' fi masail al-istihadiyah. Yaitu perbedaan dalam masalah-masalah yang cabang Dalam koidah istihadiyah. Di dalam masalah cabang juga kalau itu dohirnasnya ya tidak boleh. Ini dalam masail il istihadiyah. Dalam sebagian pendapat para ulama dalam masalah akidah juga ada ikhtilat. Ya seperti kita sepakat Allah punya nama punya sifat. Tetapi terkadang para ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk sifat Allah atau bukan. Ya, mungkin ada hadisnya yang mensahihkan, bagian ulama tidak mensahihkan hadisnya. Ikhtilaf ya, dalam cabangnya itu. Walaupun sepakat bahwa ini adalah uh, Allah punya nama, Allah punya sifat, wajib menetapkan nama Allah, wajib menetapkan sifat Allah. Tapi mungkin kalau satuannya ada perbedaan, ketika terjadi perbedaan sahih ataupun dhaifnya dalam satu nas yang berkaitan dengan hal itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui istilah sa'i, istilah yang boleh, perbedaan yang boleh, atau dalam bahasa kita perbol apa perbedaan istilah yang ditoleri, di mana diantara kedua yang berbeda itu tidak dihukumi sebagai yang sesat atau mubtadi. Ya, seperti dalam masalah-masalah fikih, contohnya, apakah menyentuh istri batal wudhu atau tidak? Apakah memegang datar batal wudu atau tidak? Apakah memakan daging unta membatalkan wudu atau atau tidak? Apakah kalau kita memegang Quran harus toharo syarat atau hanya mustahab? Ya. Apakah wanita yang sedang haid boleh masuk masjid atau tidak? Ya. Dan masalah-masalah yang lain yang para ulama dari zaman ke zaman dari waktu-waktu, dari masa para sahabat Sampai hari ini terjadi perbedaan Maka ini dinamakan oleh para ulama adalah Ikhtilaf yang boleh Dan termasuk di dalamnya Mungkin dalam bagian yang pertama Yang kita akan singgung dalam Kesempatan pagi yang berbahagia ini Adalah ikhtilaf Fil'am Ihtilaf Perbedaan dalam profesi keahlian amal kaum muslimin dalam bagian mengembangkan dinul islam ini dalam bagian mendakwahkan dinul islam ini sebagian kaum muslimin ada yang profesinya berdakwah sebagian kaum muslimin ada yang profesinya mungkin keahliannya membuat lembaga pendidikan ya, ada yang amalnya dia keluar berdakwah, ada yang amalnya mungkin dia sibuk di lembaga pendidikan, ada yang amalnya sibuk dalam dunia ekonomi yang syari. Kaum muslimin berbeda-beda, ya. Bahkan mungkin satu ketika ada orang yang sibuk membuat rumah sakit yang di situ dipisah ini dokternya laki-laki, ini dokternya perempuan, kemudian diberikan tentang adab-adab bagaimana menjadi seorang dokter. Kaum muslimin akan berbeda-beda. Amal. Yang itu semuanya adalah berkaitan dengan din ini. Berkaitan dengan syariat ini. Mungkin nanti ada lembaga pendidikan yang di situ khusus. Lembaga pendidikan ilmu hadis, lembaga pendidikan ilmu Quran, lembaga pendidikan otomotif. Nah, nanti Salafi tidak mengatakan, "Oh, ini sudah menyimpang dari manhaj salaf." Kenapa? Buka <tuh> Ya terkadang orang yang baru ngaji gitu menganggap kalau orang itu bikin sekolah otomotif oh ini udah menyimpang dari manhaj salaf. <laughs> Kenapa? Karena mungkin dia menganggap ya yang namanya sekolah salafi itu harus ya tadi aja. Padahal tidak apa-apa kan kalau kita berpikir dengan kesumulian Islam, dengan dinul Kemudian beliau menyebutkan ayat Surah Al-Isra Ayat Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran ini Menunjukkan kepada jalan yang lurus Yang tidak ada kebengkokan Di sana Maka beliau mengatakan Salah satu dari faidah Ayat ini Beliau mengatakan Attaqadum layunafi atamasuk at Bidin bahawa beliau mengatakan kemajuan, artinya kemajuan teknologi, kemajuan zaman dari sisi berkaitan dengan penemuan ilmiah yang didapatkan oleh manusia itu tidak akan bertentangan dengan komitmen kepada din. Dan komitmen kepada din juga tidak akan menafikan orang dengan kemajuan. Dengan kemajuan, jamaah yang dirahmati Allah. Nah. kaum muslimin para albatul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Tapi di sini ada beberapa pesan yang sangat berharga dari para ulama. Ihtilab tanawu. Ataupun ikhtilaf suri dan ikhtilaf sa'ig ik fi il al-fiqiyah al-istihadiyah. Qod yu'addi ilal-iftiraf. Mada? Walimada? Wa mata? Perbedaan suri atau dikenal dengan ikhtilaf tanawu. Atau istilah yang boleh dalam masalah istihaadiah atau perbedaan dalam amal seorang mukmin dalam mengabdikan diri kepada Islam dengan berbeda-beda keahliannya itu akan tercelah dan bisa tercelah dan akan marah pada yang telah apa? Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala Ini bisa terjadi Kalau sebab-sebabnya Bukan yang disyariatkan Atau dia terjerumus Kepada sesuatu yang dilarang Seperti Al-hasadu fina bainahumah seperti terjadinya hasad diantara kita. Maaf. Ini bikin sekolah. Eh, bikin lagi di sana, umpamanya. Tidak apa-apa sebenarnya. Lakin in kana bayinahuma, in kana bayinana al-hasad. Walbuged. Tapi kalau yang melatarin Yani yang memberikan dorongan kita. Dan latar belakangnya adalah hasad di antara kita. Dan kebencian di antara kita. Maka tentunya adalah buahnya adalah ibtirah. Akan terjadi perselisihan. Akan terjadi pertikaian setelahnya. Sebab Allah Ta'ala akan memunculkan apa-apa yang ada dalam hati kita. Maka dengan itu Nabi mengatakan katakan. Innamal a'malu biniyat wa innamalikulim ri'in manawah. Termasuk jemaah yang dirahmati Allah Taala, kaum muslimin, ketika berbeda komunitas terjadi persaudaraan, ahli sunnah ketika jauh komunitasnya maka terjadi persaudaraan. Tetapi ketika kita berkumpul, kenapa terjadi pertikaian? Kenapa ketika ketika kita itu berada dalam satu komunitas terjadi pertikaian? Kenapa ketika kita berada di atas apa di, di arah barat? Ketika seorang berada di atas, timur. Ketika yang satu berada di utara, satunya ada di selatan, terjadi persaudaraan. Tetapi ketika kita berkumpul, terjadi pertikaian. Salah satunya dimungkinkan, niat setiap di antara kita ketika berkumpul itu beda-beda. Maka Allah memunculkan apa yang ada dalam hati kita. Demikian juga ikhtilat istihadiyah. Ihtilab dalam masalah istihad. Masalah furu'iyah, Al-istihadiyah. Yang sifatnya istihad. Kalau dilandasi dengan ta'assub. Kalau dilandasi dengan takabur. Ketika seseorang menjelaskan fikih dan mentarjih. Lalu dia menampakkan ketakaburan. Bagaimana mampunya dia mentarjih hadis. Bagaimana dia bisa memisahkan sahid dengan baik. Bagaimana dia itu bisa mampu memperlihatkan usul fikihnya lalu menampakkan seolah-olah dia yang paling alim maka keilmuannya membuahkan ta'assub banyak orang sehingga terjadi pertikaian dengannya Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu kita melihat dalam sepanjang sejarah Ketika ta'asub kepada imam yang empat Kita lihat dalam ungkapan mereka Tentunya ungkapan-ungkapan ini keliru Orang-orang yang ta'asub Panati kepada imam Abu Hanifah Mereka mengatakan Abu Hanifah Syirajuhadihil ummah Abu Hanifah adalah pelita umat ini Padahal yang memberikan apa Cahaya adalah apa? Allah. Orang yang taat dengan Imam Malik mereka mengatakan laukana Malik laukana dinohalik. Kalau tidak ada Imam Malik agama ini akan rusak. Mereka mengatakan yang taat dengan Imam Syafi'i Ana Syafi'iun mahaya itu wawasiyatil umati ayat asyafau. Aku adalah bermadhab imam syafi'i selama hidupku dan wasiat kepada umatku untuk bermadhab dengan syafi'i. Dia tidak mengatakan wawasiat ilu ummati bissunnati rasulillah. Dia mengatakan bermadhab imam syafi'i. Anahambaliun mahaya itu wawasiat ilu ummati ayatahambalu. Ini mutaasib. Dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu perpecahan. Bahkan ada orang-orang yang benci kepada imam syafi'i. Dari kalangan muta'asib Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan apa? Sayyati ala ummati rajulun yuqalu Muhammad Ibnu Idris wa adharu minal iblis. Ini ungkapan yang sangat keji sekali ya, karena mutaassib ya. Dia mengatakan nanti akan muncul seseorang yang bernama Muhammad Ibnu Idris, dia lebih berbahaya ketimbang iblis. Allahu akbar ini kalimat yang keji sekali ya, kenapa? Mutaassib ya. Padahal perbedaannya apa perbedaan puru usul apa isi hadiah dalam cabang isi had, tapi ketika di sini taksub ya, maka terjadi pertikaian. Ya. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ketika perbedaan amal Islami amal ya orang berkhidmat untuk Islam beda-beda. gitu. -beda, beda kemungkinan satu orang bikin di sini, satu orang bikin di sana dan sebagainya. Kalau yang melatar belakangnya adalah al-bughdhu, al-hasadu, hubbur riasa, hubbu dunia. Kalau yang melatar belakangnya karena dia adalah senang dengan jabatan. Kalau di sini saya tidak punya jabatan, tapi kalau bikin lagi saya jabatannya lain. Contoh ya. Jangan ditafsirkan, jangan diambil istinbat ini Contoh semuanya siapa aja tidak berbicara satu tempat atau di mana enggak ini semuanya kalau orang berpikirnya lain, kalau saya di sini tidak punya jabatan tapi kalau pindah saya mudirnya di sini cuma jadi ustadz biasa umpamanya itu lah ya kalau pindah saya jadi jadi mudir gitu kan lain kemudian apa hubul ma kalau di sini, bayarannya segini. Saya pindah ke sana. InsyaAllah bayarannya lebih besar. InsyaAllah itu akan jadi ustad yang lebih miskin lagi. Kalau seperti itu. Padahal jamaah yang di... Allah, kalau jadi ustad, berpikirnya apa? Bagaimana saya bisa memberikan kepada orang lain? Karena ulul ul himmah itu... Yadul uliya khairun miyadi. Suplah. Kalau ini yang menjadi latar belakang. Kalau ini yang menjadi motivasi. Seperti hari ini. Ya seperti kita melihat dalam dunia mungkin sekarang orang berpartai dari partai ini, pindah ke partai ini pindah ke partai yang sana dilamar dengan partai yang sana dia merasa di, di apa dikibulin pindah ke sana, kenapa? karena tadi tujuannya dunia bukan dakwah maka pertikaian ini akan muncul dari perkara yang boleh tadi kalau yang menjadi latar belakangnya bukan din Maka jelaslah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzkuru nikmatullahi id kuntum aqdaan fa allafa bainakum fa asbahtum bi ikhlana yani binikmatil islam binikmatis sunnah kalau yang menjadi ikatan kita adalah iman kalau menjadi ikatan kita adalah Islam Kalau menjadi ikatan kita adalah Sunnah Maka itu akan abadi Tapi kalau yang dunia itu tidak ada abadi Sehingga ada orang berkata Tidak ada teman yang abadi Yang ada adalah Kepentingan yang abadi Nah, jemaah yang diranati Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah sebuah peringatan ya jadi Allah subhanahu wa taala menjelaskan ini poin yang ketiga ya bahkan kita mengetahui sampai satu saat kata di Ka'bah di Masjid Nabawi sholat empat imam karena perbedaan madhab halukoh hambaliyah halukoh syafi'iyah halukoh malikiah halukoh hanafiyah walaupun sekarang sudah tidak ada alhamdulillah Bahkan di satu tempat ada yang sholat subuh dua kali. Kenapa? Karena ada yang pendapat jumhur indal golas masih gelap, ada pendapat ulama hanafiyah indal inspiror. Setelah kelihatan itu terang, sholat dua kali. Bahkan mungkin kita lihat dulu ada sholat, ini sholat yang subuhnya kunut. Coba alat sholat yang subuhnya tidak, tidak kunut, sholat dua kali. Padahal itu ihtilaf saiki. Ya, ihtilaf yang boleh. Tapi ketika ta'asub. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala terjadilah ihtilaf ini. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah yang harus kita tempuh. Sebab untuk istimah harus kita tempuh. Kemudian sebab untuk ibtirok harus kita jauhi. Baru kita akan tergambar uhwah ini. Kalimat yang terakhir. Nasihat pada kesempatan pagi hari ini. Dalam menciptakan persaudaraan. Di antara sesama kaum muslimin. Ahli sunnah lebih khusus. salafiyin Bahwa ada hal-hal yang wajib kita. Empuh. Di antar sekian akhlak yang kurang dimiliki oleh kita hari ini adalah akhlak yang dinamakan rahmah wal hilmu, kasih sayang dan lemah lembutnya. Ya, ini seseorang seolah-olah yang melakukan satu kebijakan aktivitas tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi cepat tepatnya. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, saya akan berikan contoh dalam perjalanan salafus sahabe. Saya akan beri contoh. Banyak orang yang pingin saudaranya itu berubah. Baik berubah dalam bentuk ahlak yang disepakati. Ataupun dalam bentuk karakter. Karakter dia memimpin, karakter dia dipimpin. Tetapi tidak setiap orang punya sikap yang bijak untuk merubah orang. Dan ini pun salah satu sumber sulitnya untuk bersatu. Saya akan berikan contohnya. Dan mungkin ini dalam satu perjalanan, pengalaman. Satu ketika, saya pernah dimarahi oleh orang yang punya jabatan. Dan punya harta. Jabatannya... Kalau di kita jabatannya yang sangat hebatlah. Dia marah. Sampai tangannya menunjuk-nunjuk begini. Tapi waktu itu saya tidak membantah orang tersebut dia. Kalau saya membantah juga punya kedudukan. Saya bisa mengatakan ini saya ustad engkau orang yang punya harta dan aku punya jabatan. Bisa begitu, bisa dibantah. Tapi saya tidak menjawab. Apa yang saya tempuh sambil cara? Saya bikin cerita. Ketika itu dalam sebuah perjalanan di bis, saya bikin cerita. Yang diprediksi oleh saya akan merubah banyak orang. Bukan hanya dia. Saya bikin cerita begini. Saya cerita orang yang punya kekuatan dengan orang punya harta. Kata saya orang punya kekuatan, orang punya harta setidaknya ada dua kelompok. Yang pertama, orang yang punya kekuatan dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, badannya kekar, tinggi. Kepalan tangannya sebesar kelapa. Dia ngomong begini. Gembira katanya aku. Bahkan kata-katanya, Alhamdulillah. Tadi pagi aku telah memukul si pulang sampai pingsan katanya. Aku telah menganiaya banyak orang. Tanganku telah membunuh lebih dari sepuluh orang. Bungi bira dia. Orang yang kedua, kata saya itu, dia bilang. Dengan kekuatannya itu, Alhamdulillah, pagi tadi telah ikut membantu pindahan rumah. Sipulan. Barang-barangnya aku angkatin. Alhamdulillah, dalam peperangan aku bisa membunuh beberapa orang kafir. Kenapa? Karena kekuatan tanganku menengteng senjata yang besar. Ini bedanya. Yang kedua kata saya itu ada orang punya harta. Dia cerita. Alhamdulillah sekampung ini semua orang bertekuk lutut kepada saya. Tidak ada orang yang membantah saya. Kenapa? Semua orang butuh sama saya. Kata -kata. Sehingga orang itu aku hinakan seolah-olah begitu. Hina semua orang di depan saya. Kenapa? Karena punya hartanya. Orang yang kedua bilang, Alhamdulillah tadi pagi saya telah membayar bayaran rumah sakit Sipulan yang tidak mampu. Alhamdulillah tadi telah membebaskan hutang Sipulan. Alhamdulillah tadi pagi telah memberi makan kepada anak-anak yatim gembira. Saya ceritakan tentang dunia ini. Ujungnya beda, dua kelompok tadi, yang satu celaka, yang satu nikmat, ini dunia, kata saya. Maka si ibu yang tadi udah marah itu, tersinggung ternyata dengan nasihat ini, gitu Dia cerita, akhirnya dia datang ke kamar, dan dia meminta maaf, katanya. Mudah-mudahan, kedudukan dan harta yang saya miliki ini tidak dipakai untuk memarahi orang, kata dia. Jadi, jemaah yang dirahmati Allah SWT, di dunia kita itu harus ada seninya, ya. Dalam kita berdakwah, dalam kita membetulkan yang lain, dalam kita merubah yang lain, ditangguhkan orang itu berpikirnya. Dan ini tentang dunia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagai kalimat terakhir saya berikan contohnya. Tidaklah kita mengetahui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang mengatakan, dan ini sudah diulang-ulangnya. Dia mengatakan saya ingin masuk Islam, tapi jangan dilarang berzina. Muslim oke, okay. zina oke okay bagi saya katanya. Dan ini diungkapkan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat marah. Ya. Wahai pula, bagaimana anda berbicara di depan Nabi SAW seperti itu? Engkau kurang ajar kalau bahasa kita seperti itulah. Tetapi Nabi Sallam orang yang bijak mengatakan. Daung, biarkan dia. taal, silakan, Ayo ke sini kamu. Disuruh duduk. Oh, para sahabat sudah jengkel tu di sana. Kurang ajar ini orang. Maka Nabi Sallam ngajak bicara ya. Kamu ingin masuk Islam dan ingin berzina? Iya. Iya. Tapi saya ingin ngobrol dulu dengan kamu. Tukar pikirannya. Dialog dulu. Supaya kamu ngerti. Maka ditanya, kamu punya ibu? Iya. Bagaimana kalau ibu kamu dizinahi orang lain? Kamu senang? Kamu marah? Dia mengatakan, aku tidak senang dan aku marah. Maka Nabi Salman mengatakan, demikian juga orang lain kepadamu. Benci kalau kamu menzinahi ibu orang lain. Kamu punya adik? Punya kakak? ya Bagaimana kalau adik kamu, kakak kamu dizinahi orang? Sama jawabannya. Kamu punya bibi? Sama. Maka orang lain kepadamu juga sama benci. <coughs> Maka orang itu mengatakan demi Allah. Dengan itu kami akan masuk Islam. Aku akan masuk Islam. Dan aku pun akan meninggalkan zina. Nah, para kolabatul ilmi, para jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita ini akan senantiasa terjadi perbedaannya. Akan senantiasa terjadi beda pikiran. Beda pandangan. Tapi yang terpenting. Setiap di antara kita harus memahami bagaimanakah mengkomunikasikan isi hati. Mengkomunikasikan pikiran kita. Bahkan para, para tolbatul ilmi Tidak sedikit ya Suami itu Habisah mengatakan kata-kata cerai Kepada istrinya, kenapa? Karena ininya kurang baik Istrinya memang salah gitu. Tapi dia tidak bisa bagaimana melarang istrinya Dia tidak bisa bagaimana Mengarahkan istrinya Sehingga kata-katanya cuma Aku cerai kan kamu kalau tidak begini Hanya bisa itu Sih. Jadi hidup ini perlu dengan seni Kita berjamaah Seni bersaudara Seni berbeda Kita harus tahu gitu. Seni yang seperti apa gitu. Di rumah jangankan kita punya lembaga Jangan kita apa bermasyarakat Sampai satu RT Jadi Mungkin seperti di sini atau di yang lainnya. Kok di rumah saja perlu seni? Perlu seni. Bahkan saya berikan contoh kepada santisti saya. Kata saya ada seni kita berjalan membeli barang di pinggir jalan. Coba ya. Ada tukang duren. Di pinggir jalan. Kita naik mobil, perlente seperti begini. Orang akan memahal apa? menjual mahal. Kok orang ketemu satu kali pasti mahal dia nawarinnya. Bagaimana pakai seni kita menawarnya? Jangan tanya berapa pak duren ini, pasti dia mahal. Tapi kalau pakai seni ngomongnya apa? Maaf pak, ada duren yang murah. Pasti dia udah tercengang lah, gitu dengan dengan kata-kata kita ini. Gitu. Setidaknya dia akan berubah. Oh, ini orang yang biasa beli kan gitu. Ini dunia seni ya. Enten juga sama yang lain. Mau membetulkan teman pakai seni gitu jangan terpikir itu orang lain salah harus dibetulkan. udah hanya di situ tanpa seni yang lainnya itu jadi seluk aminnya tapi bukan berarti kita tasawul. bukan dalam setiap orang salah ini tapi harus ya tadi dan hindari perkara-perkara yang menyebabkan kita kalau kita sama-sama ikhlas insya Allah Allah akan mengampulkan kita Barangkali para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang sebisa dalam kesempatan pagi hari ini dan sesudahnya mungkin untuk barangkali ada pertanyaan dan poin-poin yang lainnya. demikian apa yang dipaparkan, materi yang dipaparkan oleh al-ustadz Abu Qotadah. Materi yang sangat bagus. ada para peserta Ikhwan dan akhwat bagi yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kertas kemudian diserahkan ke depan dan kita akan memfokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas ada pertanyaan yang masuk melalui radio Ustadz dakwah salaf adalah dakwah pemersatu namun kenyataannya yang ada setelah orang mengaji dakwah salaf justru malah berpecah belah. bagaimana tanggapan Ustaz iya kaum muslimin para pendengar radio di mana saya berada ya. tadi sudah saya jelaskan bahawa iftirak ataupun ikhtilaf ada sebabnya dari sisi-sisi yang lain yang itu akan menimpa kepada siapa saja sebagaimana terlalu jelaskan oleh para ulama jadi dakwah salaf dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan. Dakwah yang menyatukan umat ini. Akan tetapi dari sisi individunya. Orang yang berada di atas madzhab ini. Mereka bisa terjerumus kepada sebuah ikhtilaf. ataupun iftirah. Hal itu Ya disebabkan Sebab-sebab yang tadi Imah disebabkan orang tersebut Tidak menunaikan hak-hak Kewajiban-kewajiban Yang menjadi wasilah Untuk bersatu Atau disebabkan seseorang itu Melakukan perkara-perkara Yang menjadi wasilah Untuk Perpikian ataupun perceraian. Seperti tadi hubud dunia kubri'ahsah alhasad ya seperti orang itu cinta cinta kedudukan atau kebencian yang ada di dalam hatinya hasad yang ada dalam hatinya maka dengan sebab ini terjadi pertikaian tetapi sisi yang kedua juga perlu dipahami oleh kita seandainya Terjadi ikhtilap di kalangan Ahlu Sunnah Hari ini Tetap akan lebih baik mereka itu Ketimbang ikhtilapnya di antara Ahlu Bidah Kenapa? Sebab ikhtilapnya Ahlu Sunnah Jika terjadi gitu. Artinya individunya Perorangannya Maka mereka bukan ikhtilap di dalam usulnya Bukan ikhtilap dalam pokoknya Tetapi dari sisi mereka tidak menunaikan hak-hak sesama Muslim, hak-hak sesama ahli sunnah dengan sempurna. Tetapi istilap di antara ahlu bidah, istilap di antara azab, istilap yang terjadi pada pokoknya sehingga mereka akan saling mengkapirkan satu dengan yang lainnya. Tetapi di antara ahlu sunnah tidak, Wallahu taala alam. Oyib pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang wajib dijawab Ustaz Ini ada tulisannya wajib dijawab Assalamualaikum Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Bila salah satunya menjadi imam solat Maka yang menjadi makmum Mengikuti gerakan sang imam Meski sang makmum tidak sepaham Dalam hal gerakan <tuh> Tapi mengapa saat ini Ustaz Sunnah Tidak mempraktekan hal yang sama. Apakah praktik seperti ini terpuji atau tercela? Sepertinya ada yang tidak konsisten dalam persatuan yang membuat jemaah bingung. Eh uh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, mengikuti gerakan salat. Jadi mengikuti gerakan salat tentunya kita mengetahui fa ida kabara fa wa idza raqa'a farqa'u wa idza idza raqa'a farfa'u wa idza faida sallama fasallimu inna ma'du ila al-imam li nabi sallallahu menyatakan sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti apabila dia takbir maka takbirlah kamu apabila dia ruku maka rukulah kamu apabila dia bangkit maka bangkitlah kamu dan apabila sujud maka sujudlah kamu sampai kepada apabila ia salam maka salamlah kamu maka di sini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengikuti imam dan gerakan imam kita mentafsilah kalau perbedaan imam dengan makmum, perbedaan imam dengan makmum, perbedaan dalam usul, saya kira sepakat tidak boleh mengikuti imam. Contoh kalau imamnya itu imam pa'at, sholat, asar, kira-kira rukaatnya yang kelima diikuti enggak dengan dari yang tadi? inna maju ilal imkan mabihi tidak ada ada imam salatnya lima rakaat salat asar maka wajib atas seluruh kaum muslimin tidak yang maka wajib makmum mufaraqah karena Sihi apa-apa yang telah ijma' muslimin ya Kalau terjadi perbedaan dalam masalah ijtihadiyah Contoh Imamnya Sholat dua rakaat, Sholat subuh Apakah dia tawaruk atau dia ibtirosh Apakah dia tawaruk atau dia apa? Ibtirosh <tuh> Apakah makmum wajib mengikuti imam Kalau imamnya itu Ibtirosh Apakah wajib seluruh makmum yang berbeda pendapat dengan imamnya mengikuti imam? Maka para ulama berbeda pendapat dari sisi itu. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu tadi mendahului atau menyamai imam. Kalau perbedaan fikih tidak termasuk dalam nas tadi. Faida kabaro fa kabiru wa ida raqa farqa wa ida raqa wa ida sajada Maka kalau berbeda tentang tadi Isti hadiah Ini apa? Tidak mengapa Jadi tidak apa? Tidak mengapa terjadi perbedaan Maka di sini juga tadi isti hadiah Jadi kalau tidak mengikuti imam juga tadi dihormati Karena perbedaan apa? Isti hadiah Sekarang bagaimana kalau perbedaan itu Yang satu mengatakan bina Yang satu mengatakan tidak tidak bid'ah. Contoh, maaf ya. Qunut subuh. Ya. Qunut subuh ini sebagian para ulama mengatakan bid'ah. Ya. Tetapi bukan berarti pelakunya dikatakan mubtadi tidak mesti ya. Tapi perbuatannya bid'ah. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada dalilnya. Sebagian para ulama mengatakan sunnah ya. Seperti ulama Syafi'iyah. Ya. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang terjadi perbedaan antara makmum dengan imam. Makmumnya mengatakan sunnah kunut subuh. Dan wallahu taala tidak ada ulama yang mengatakan wajib ya kunut subuh. Sesuai saya dalam penelitian ulama ya al-sunnah, kunut subuh adalah apa? Mustahabiah. Ya. Jadi kalaupun lupa tidak wajib sujud sahwi ya kalau tidak kunut apa? subuh kata dalam umpapan mereka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, maka bagaimana? Apakah orang apabila imamnya kunut, dia juga wajib mengangkat tangan dan kunut subuh? Kunut itu. Atau dia ikut dengan imam tidak mau tapi tidak mengangkat tangan dan tidak ikut. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Terjadi perbedaan dari sisi memahami Nas, kalau orang mengatakan bid'ah, maka tidak mungkin dia akan melakukan bid'ah. Tadi mengikuti iman. Maka dia sholat bersama imam dan dahulu imam, tetapi dia tidak apa? Tidak ikut. Dan tidak menyelesihi apa? Hadis yang tadi, Faidah Rafa'a Farpa'un, Wa'idah sajadah pas juduh Wa'idah salamah pas salimun Karena ini tidak termasuk dalam yang Tadi Termasuk dalam yang Yang tadi, menurut ulama ini Jadi penanya, penanya yang saya hormati Maka Sebagian orang tidak mengikuti iman Dalam perkara yang berbeda Itu juga istilah isti hadiah Maka itu pun dihormati bagi yang berpendapat mengikuti imam silahkan dan itu pun ada ulamanya jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala saya katakan itu semuanya komitmen dengan pendapat tadi kalau tadi dikatakan penanya berarti tidak ada komitmen tidak ya, karena mungkin sang penanya tidak secara sempurna memahami ikhtilaf maka dengan itu tolabul ilmi harus memahami perbedaan para ulama dari sisi perincian dan tafsidinya wallah taala. Baik, pertanyaan selanjutnya dari para penanya yang mendengar, mendengarkan radio. Asalamualaikum Bolehkah membuat suatu lembaga dalam rangka memajukan Islam tapi untuk mendapatkan izin dengan lancar kita melakukan suap? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wallahu ta'ala a'lamnya. Sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa orang yang jujur. Dan komitmen kepada kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya. Tetapi kalau kita membuat lembaga harus membayar. Apa yang diwajibkan oleh pemerintah, maka kita ikuti. Sesudahnya dengan apa? Prosedurnya. Ya, kalau izin ini harus bayar segini, kalau izin ini harus begini, ikuti. Ya, Sebab itu termasuk mentaati apa? Pemimpin yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wallah Ta'ala A'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari... Eh, Ikhwan yang mendengarkan acara ini Secara langsung di masjid Bismillah Assalamualaikum Ustaz dari imam yang empat Apakah kita hanya mengikuti salah satunya Atau semuanya Tergantung situasi dan kondisi Ya Mereka berkata Ida sohal hadisu bahwa madhabi Wa qala ajma'al muslimuna anna man lahul hadithu fala yahilalahu an yada'ahu liqaul wa qala khudh haythu akhadna aw khudu haythu akhadna aw kama qalu mereka mengatakan idza sahhal hadithu Bahwa Madhabi, apabila sah hadis maka itu adalah Madhabku. Perkataan ini menunjukkan bahawa kebenaran apa yang sesuai dengan dalil Al-Quran atau Sunnah. Mereka mengatakan Ijma kaum Muslimin, apabila sampai kepada seseorang itu dalil hadis maka salah bagi seseorang untuk meninggalkan hadis karena mengikuti pendapat seseorang. Mereka mengatakan ambillah dari mana aku mengambil pendapat itu. Imam Ahmad mengatakan aku sangat heran kepada orang yang apabila disampaikan olehku hadis maka dia mengatakan aku mengambil perkataan Imam Malik. Aku mengambil perkataan Imam Sauri, Aku mengambil perkataan Imam Al Auzai, Rahimahullahu taala. Maka kesimpulan dari ulama yang empat mewajibkan kepada setiap mukmin, setiap muslim al-amal biddalil. Jadi setiap diantara kita diwajibkan untuk beramal dengan dalil Quran ataupun sunnah. Adapun pendapat para ulama yang empat, maka kita mengambil wasilah untuk mengambil agama ini tapi bukan tujuan bahwa agama diambil dari mereka Allah Ta'ala kemudian pertanyaan yang masuk lewat radio Ustaz saya meyakini Salat Tarawih dua-dua rakaat tapi imam mengerjakan Salat Tarawih 443 untuk menjaga kesatuan umat saya makmum mengikuti imam ataukah bagaimana? Ya. Allah Ta'ala mengikuti imam ya. Enggak. Kenapa? Bahwa sholat taraweh ada yang empat-empat kemudian tiga. <coughs> Dan Syekh al-Bani rahimahullahu ta'ala ya memasukkan hadis Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Walaupun pendapat jumhur ulama bahkan mungkin ini ya... Seperti mendekati ijma, tapi wallahalam, tapi pendapat jumhur saja, bahawa solat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Berdasarkan hadis yang umum, ketika Abdullah bin Umar bertanya tentang solat malam, pokoklah Nabiul Salam. Beristirahat dua, dua Kemudian apa? Beristirahat Artinya dua Salam Dua rokaat salam Kemudian beristirahat Dua eh, rokaat Kemudian salam Dua rokaat Kemudian salam Kemudian se Selanjutnya adalah Witir Dan ini digabungkan Dijama dengan hadis Salatul laili Masna-masna Salat malam adalah dua Rokaat, dua rokaat Tetapi kalau ditakdirkan Imamnya Melakukan Empat tiga maka bagi makmum solat bersama imam. Wallahu taalaalam. Terlebih, ya sebahagian para ulama seperti Syaibani dalam keviya solat malam ataupun solat tarawih beliau memas memasukkan dari uh, jenis-jenis solat malam. Karena solat malam ini ada yang 13 jumlahnya ditambah dengan solat istiftah dua dua dua apa witirnya 1, ada yang witirnya 5 ada yang witirnya 7, ada yang witirnya apa? sembilan ada yang mikirnya tiga, iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustad Bagaimana cara mengatasi Ustad Ustad yang berseteru di pesantren kampung saya, kampung yang mana nih? Kampungnya tidak disebutkan ya, hingga menyebabkan komunikasi Ustad yang satu dengan Ustad yang lain kurang terjalin tolong dijawab karena penting ya <tuh> jamaah yang dirahmati Allah subhanahuwataala ya, setiap diantara kita ya, perselisihan itu di mana saja kadang terjadi ya. pertama harus kita perhatikan karena syaitan laknatullah sangat memiliki kebutuhan sangat berkeinginan untuk terjadi ikhtilafnya karena ikhtilaf salah satu pintu masuknya syaitan maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita Tolibul ilmi punya kewajiban. Kalau Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan ada enam nasihat. Saya akan sebutkan dua nasihat di antara enam itu. Yang pertama, al-ishtigol bil ilmi. Kita sibuk mencari ilmu. Jangan sibuk dengan adanya perbedaan Ataupun mungkin Adanya fitnah Adanya fitnah Yang kedua Syekh mengatakan Sibukanlah dengan Apa yang dibutuhkan oleh orang Jamah yang diramati Allah Ta'ala Seberikan gambaran. Begitu banyak kaum muslimin itu asing dengan agamanya. Bahkan saya gambarkan ada orang yang asing dengan sholat jenazah. Sampai ada jamaah, Pak Ustadz sholat apa tadi? Aku menunggu hujud dan ruku. Tidak ada, kok tiba-tiba salam sholat apa ini? Katanya. Ternyata itu adalah sholat jenazah sholat ma'id, dia tidak tahu ada orang yang tidak tahu apa itu syirik mereka menyangka kalau datang meminta kekuburan bukan syirik, ini namanya tawasul kalau mempercayai ada kekuatan dari keris itu gak musyri selama kita meyakini Allah katanya yang memberikan kekuatannya jadi dibolak-balik gitu, dirusak gitu. Dia tidak tahu gitu, gitu. Itu syirik Nah, kalau sekarang para thalabatul ilmi ya, lebih sibuk kepada dua sisi ini, kita akan melupakan eh pertikaian biarkan. Kita bukan bagiannya hari ini ya. Kita bukan bagiannya hari ini. Kemudian yang terakhir kan sudah adzan ya. Iya, sudah adzan. Tapi kita azannya jam 12.00. Masih oh, ada yang 12 ada, ya? Poin yang sangat pentingnya Tadi adalah dua nasihat dari Syekh Mukbir Rahimahullahu ta'ala Ada enam tapi ambil dua ini Kita sibuk dengan ilmu Sibuk dengan apa yang dibutuhkan orangnya. Nah saya tanya, Antum Bagaimana kalau Antum lebih sibuk Ngajak orang untuk sholat Ngajak orang untuk ngaji Ngajak orang untuk paham akidah Kita ngobrol dengan orang Daripada kita bertanya gimana sih Ustad Anung, gimana sih Ustad Anung, ada apa sih Ustad itu? Coba bermanfaat mana itu antum? Daripada masuk ke sini. Kalau antum tidak tahu ini, tidak apa-apa, tidak akan diikop. Kalau tidak tahu tentang masalah apa itu tauhid, apa itu tauhid asma wasifat, bagaimana wudu yang benar celaka. Kalau tidak tahu ini Kemudian Di antara perkara yang sangat penting Kalau terjadi ini Apa? Jangan larut dengan berita ya Kalau hidup itu jangan larut dengan berita ya Termasuk jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala Pas tanggal 9 apa mari? 9 April ya di seluruh jagat Indonesia kaum salafiin dirapwalkan dengan tanggal sembilan ini kenapa karena setiap diantara antum dengan berita palsu, berita yang dibesar besarkan oleh sebagian uh kalau tidak begini akan begini sehingga melakukan apa yang tidak semestinya gitu kan kenapa sibuk ya coba kalau antum tidak tidak kesini Jangan telinga ini gitu, telinga kita kalau berkaitan dengan fitnah lebar-lebar gitu. Uh, bahkan sampai begini gitu ya. Sampai bertanya. Cara bertanya pun jatuh ya. Bagaimana memancing orang agar terbuka. Tapi giliran tentang ilmu akidah, tentang fikih, ndak bisa kita bertanya gitu. Kalau bertanya tentang fitnah pandai sekali itu, supaya terbuka fitnahnya gitu. Coba kita rubah ya kebiasaan kita ini. Kemudian biasakan diantara kita yang bukan kapasitasnya, yang bukan manzilahnya, jangan memberikan komentar, jangan memberikan penjelasan, kecuali orangnya, gitu, orangnya. Apa? apa dan banyak kali ya, di antara kita. Kemudian kalau terjadi memang ustaz kita salah atau dianggap salah. Tadi kalaupun akan menasehati nasehatilah dengan cara yang hak Sebab ada istilah Tujuan yang hak Harus dibarengi dengan wasilah yang Hak Jangan sampai tujuannya benar Tapi wasilahnya batil Akan terjadi masalah Tujuannya hak Wasilahnya apa? Hak Caranya adalah apa? Hak Dan ini harus dipelajari Allah Ta'ala ya. Waktu kita tinggal 15 menit ya Ada Dupra Yistad Mungkin nanti antum nanya ke e, jamaah pertanyaan-pertanyaan. Ini hadiahnya ada sembilan semuanya. Ya. Kita dahulukan kitab-kitab yang besar. Ya. Tiga penanya pertama akan mendapatkan e, tiga penjawab pertama akan mendapatkan e, buku Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitab terjemahan ro, ro, rohikul makhthum. Ya silakan Ustaz Antum kasih pertanyaan. Yang bisa jawab Antum ya, saja Ustaz. <laughs> <laughs> Kalau nanti ana susah pertanyaannya. Ya Jamaah yang dirahmati Allah taala mungkin ini e, karena bukan materi isinya nasihat ya, bukan apa. Materi hari ini bukan materi khusus ya. Tapi e, gak mengapa. Mungkin dari materi tadi ada bentuk usulnya. Pertanyaan pertama. Ya, sebutkan. Tiga bentuk. Yang ada dalam Quran ataupun Sunnah. Tentang hakikat perintah keutamaan bersatu. Ya. ya. Contohnya ayat mungkin. Ya. yang kedua? Yang kedua penjelasan tentang berjamaah itu sendiri tentang Tadi lah jawab. Percakapan siang gue sepuluh nih makin gue sepuluh nih makin penjelasan tentang persatuan dan kesatuan. Ya. Ah Sinta. Bagaimana satu? Ya. Ya. Pertanyaan yang kedua. Kapan iftirok itu memduh? Dan berikut contoh dalilnya. Yang warga, yang warga. Mungkin santri ini sudah. Mungkin ada yang warga yang mau angkat tangan. Serta. Tidak ada. Coba ulangi tadi angkat tangan. Ah, ini ini. Siapa? Tentu. Iya, Tentu. <tap> yeah, no, no. Ihtilaf yang terpuji, terpuji bukan jaiz. Ihtilaf yang terpuji, ikhtiraf yang terpuji. Yang lain Anda yang kurang lain. beruntung ya. Ah itu, apa? -apa. Berdiri, berdiri Pak, berdiri. Iya. Contoh mungkin ayatnya antum ingat atau hadis? Enggak ingat. Eh, berarti kita kasih buku kecil, Ustaz, karena dia ya. tidak ingat ayat. Iya, iya. Tolong-tolong dikasih, Tolong. Atau itu yang itu teh, yang itu teh lebih. Oh, yang ini. Yang ya. ini lebih itu untuk. Ya. Pertanyaan yang ketiga uh, Adalah berkaitan dengan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Istima Iktilaf Dan melarang Ibtiroq Atau ikhtilaf Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab-sebabnya. Dan menyebutkan juga sebab-sebab ikhtilaf. Mungkin diantara, ini sebutkan contoh-contohnya, berikut dalil sedikit yang tadi yang disebutkan. Wasilah-wasilah. Coba -wasilah. Coba berdiri. La yu'minu ahadukum Hat. Contoh tentang larangan Wakuno ibadat ikhwan. Sahir, iya, iya, iya, benar sekali jawabannya. Iya, di tolong Ini pertanyaan juga, mungkin yang agak sedikit ringan, Iya. Biar bapak-bapaknya juga bisa jawab. Ya. <laughs> ini mantan-mantan santri dari tadi ini, ya. Yang lebih ringan, ya. Tadi dikatakan bahwa Ikhtilaf ada dua Ada ikhtilaf yang tabut <tuh> tidak boleh. Ada ikhtilaf yang sa'ik boleh. Ya seperti istihadiyah, perbedaan khidmat dalam Islam. Tapi terkadang bisa jadi tercela. Kapan itu? Dan apa penyebabnya? Kenapa terjadi ikhtilaf jadi tercela juga gitu? Kapan? Mana bapak-bapaknya mana nih? Ah. Ya, silakan. Ke sebelah sini. Agak maju enggak apa agak maju. Biar terdengar. Iya. Kemudian, apa lagi? Iya. Perbedaan yang boleh. Ya, seperti perbedaan dalam ijtihad fikih perbedaan dalam amal berhidmat, berhidmat itu untuk berbakti untuk islam, seperti sipulan ahliannya ini, sipulan bikin ini, sipulan berhidmat ini tapi terkadang ini pun bisa tercelak, bisa jadi tidak boleh, bisa buruk kapan itu dan kenapa gitu ya, pertama niatnya seperti apa Mencari dunia atau kedudukan atau mungkin dasar kebencian diantara diantara sesama yang hasad, ya. Jawaban ibu. Iya. Ya. Santa baroque love Ayo. Masih ada lima lagi. Kita dahulukan yang sedang. Yang sedang. Mungkin yang ter. Ini salah satu contoh ya. Ya, saya tadi katakan bahwa dalam kehidupan kita senantiasa terjadi istilaf itu adanya, perbedaan itu terjadi, perbedaan dalam pandangan, perbedaan dalam istihad, perbedaan dalam sikap, ya. Lalu apa salah satu contoh yang bisa menyebabkan hal-hal itu bisa tetap terjaga untuk istima kemudian juga terbaliknya apa yang akan semakin memperparah itu kepada iftirah tadi telah diberikan contoh-contohnya mungkin ada yang bisa mengulangi iya iya iya sabar ya siapa tahu salah ini ya iya apa tahu <laughs> Eh. Iya, <tuk> enggak apa-apa jawabannya tapi bukan itu yang dimaksud tapi kasih aja hadiah. <tuk> paling tidak sudah berani berdiri ya Iya. tadi diberikan contoh-contoh ya mungkin yang bisa mengulangi itu jadi uh, kita kan dalam kehidupan bermasyarakat kehidupan mungkin kita dalam sebuah lembaga kehidupan kita dalam lingkungan itu tetap akan terjadi ya, ikhtilaf mungkin orang salah keliru Ya. kemudian orang istihannya seperti ini Nah, apa yang bisa mewasilahi kita untuk tetap terjaga gitu dalam persatuan? Kemudian sebaliknya apa yang terkadang apa semakin mendorong terhadap ikhtilaf dan ibtirah? Tunggu dulu tadi gimana? Antum berdiri? Iya silakan. Uh. Iya. Ya. Nah, Ustaz. Ya, belum betul jawabannya ya. Gimana? Kita kasih enggak ini? Nah. Ya, nah. kita kasih enggak apa-apa. Ya. Iya. Ya, tadi enggak apa-apa santri. Saya bilang lagi tadi yang mau coba. Iya, tapi mungkin jawaban yang pertamanya betul, jawaban yang keduanya kurang kurang sempurna Berarti kita sobek bukunya satu. Tapi <gak> jawabannya jadi tadi saya jelaskan bahwa e, harus memperhatikan sisi-sisi lain untuk persatuan ini yaitu kemampuan kaum muslimin setiap diantara kita untuk bagaimana berinteraksi menyampaikan kebenaran ini dengan cara yang lebih baik lagi ya seperti tadi dengan kelembutan dengan sifat rahma nah terkadang perpecahan ini semakin parah atau mungkin hanya sekedar tadinya perbedaan. Menjadi besar dikarenakan tadi kurang bijak. Seperti mungkin dengan cara yang keras ketika membetulkannya. Ya, berlebihan dalam menyikapi perkara-perkara yang kecil. Tidak al-hilmu. Tidak ta'ani. Ta'ani itu tidak artinya berhati-hati. Maka terjadilah perkara yang kecil menjadi apa? Menjadi menjadi besar yang yang saya tadi katakan perlu menempuh seni-seni yang diajarkan oleh Nabi Yusy Salam ya di dalam menghadapi setiap gejolak yang yang ada ya gimana saat kita kasih ya kasihan iya. dan kesian lah jam dua wajahnya wajah-wajah kasihan ini <laughs> cukup saya kira apa-apa nanti apa? aja cukup udah jam 12. Masih 2. Tinggal 8 nanti aja. Cukup Ustaz ya? Ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Sebelumnya kami akan umumkan Ustaz Abu Qotadah juga akan menyampaikan taklim ba'da ba'dal Asar di Pondok Putri Bin Bas dengan tema yang berjudul Muslimah dan Ahlul Gibah Muslimah dan Ahlul Gibah Kemudian ya beliau juga akan menyampaikan taklim bada maghrib di Pondok Putra Islamic Center Pinbas di masjidnya dengan materi menuju umat bersatu. Kami harapkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang punya waktu luang untuk bisa menghadiri taklim-taklim -ta ini. Ya kami cukupkan Pembahasan pada siang hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah. Bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sampaikan kepada orang lain. Wallahu'alam bisawab kita akhiri dengan doa. Kepala ratul majlis subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.